Panggilkan salah satu artis kebanggaan Jawa Timur asli kelahiran Kota Dingin Malang. Bucayu, bokonge, semok, torpunal, cok. Biar El Amania bisa bergoyang kembali. Ada Ramayana juga ada rendi Sodeng. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva New Palapa. ¡Gracias! Terima kasih